Tetapi Bismillah kita lanjutkan yang berikutnya adalah atamiz. At atamiz hua ismu nakiratin mansubun. Atamiz At itu adalah isim nakirah. Jelas di sini dari definisinya berarti syaratnya dia harus berbentuk isim, kemudian isimnya pun harus isim nakiro, kemudian dia dibaca nasab. Jadi dari definisi ini nanti bisa kita lihat ada syaratnya. Dia harus berbentuk isim. Kemudian isimnya pun harus isim nakiroh. Kemudian dia itu dibaca nasob. Yakti li bayani ma qoblahu min ibhamin min wagumudin. Tamiz ini datang untuk menjelaskan. Apa-apa yang terletak sebelum dia. Dari perkara-perkara yang masih samar dan tidak jelas Jadi Apa-apa yang datang sebelum dia Kalimat sebelumnya maksudnya Namun sifatnya masih samar Belum bisa Difahami dengan baik Dan tidak jelas dari sisi bentuknya, ukurannya, atau kabilangannya. Maka tamis itu datang untuk menjelaskan fungsinya. Ya, tamis itu datang untuk menjelaskan maksud dari kalimat yang masih samar tersebut atau tidak jelas tersebut. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini berarti di sini ada empat syarat syarat yang pertama tamiz itu harus berbentuk isim syarat yang kedua dia harus isim nakiro syarat yang ketiga dia harus dalam keadaan nasof syarat yang keempat dia datang untuk menghilangkan kesamaran dari kata yang sebelumnya kalau nanti dia datang untuk menjelaskan keadaan yang sebelumnya itu namanya hal kalau dia datang untuk menjelaskan keadaan sebelumnya Itu namanya hal Namun fungsinya Tammis itu Dia datang untuk menghilangkan Kesamaran dari kata yang sebelumnya Ketidakjelasannya Mungkin dari sisi bilangannya tidak jelas Atau dari sisi jenisnya tidak jelas Atau dari sisi timbangannya tidak jelas Ukurannya tidak jelas Nah itulah yang dijelaskan oleh Tammis Seperti Ishtaroh itu Fadanan Kutenan Saya membeli Satu Fadan Ini ukuran, timbangan Atau sesuatu yang diukur ya Kutnan yaitu kapas. Padan itu sebidang tanah, ya ukuran ukuran berbentuk ukuran tapi dia untuk ukuran tanah gitu. Yang isinya nanti dia itu adalah pohon kapas, pohon yang bisa diambil jadikan kapas ini. Jadi saya membeli sebuah tanah, ya, seukuran padan. Dia ada jaraknya ya, kalau kita lihat di kamus itu kurang lebih. 4.000 sekian milimeter. Itu ukuran tanahnya. Nah, namun ukuran yang saya beli ini. Ukuran tanah tersebut. Adalah berbentuk kebun. Atau sesuatu tanaman yang nanti bisa diambil dijadikan kapas. Kalau nanti misalkan kita hanya berhenti di pada fadanan saja. Tidak menyebutkan khutnan. Maka nanti. Maksud dari ukuran tanah ini tidak diketahui dengan jelas. Ukuran yang dibeli, sesuatu yang dibeli dengan seukuran satu fadan ini berbentuk apa? Itu tidak diketahui dengan jelas. Nah, di sini disebutkan kutnan tamizun mansubun. Wa'alamatun nasbihi al-fathatu. Kutnan ini adalah tamiz yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah Wa tusamma kalimatu fadanan dan kata fadan itu dinamakan dengan mumayyiz Watu sama kalimatu kutnan tamyizan. Adapun kata kutnan itu dinamakan tamyiz. Jadi di mana ada tamyiz. Maka di situ harus ada mumayaz. Ya. Ada tamyiz. Ada mumayaz. Jadi itu fungsinya. Dia adalah isim nakiroh dibaca Nasod untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih samar atau masih belum jelas dia dijelaskan oleh tamyiz sehingga menjadi jelaslah apa yang diinginkan oleh kata tersebut syaratnya tadi ingat ada empat harus berbentuk isim Harus nakiroh, harus dibaca nasab dan yang keempat tujuannya untuk menghilangkan kesamaran dari kata sebelumnya. Kalau nanti dia datang untuk menjelaskan keadaan dari kata sebelumnya, itu namanya hal. Sekarang lihat anwa' utamiz, pembagian tamyiz. Ada malfuzun, ada malhuzun. Yang pertama namanya At-Tamizu Al-Malfuzu Tamiz Malfuz Kalau definisinya Tamiz Malfuz Di kitab kita ini tidak disebutkan Adalah Kata yang menjelaskan isim sebelumnya Yang masih samar Jadi Tamiz Malfuz itu adalah kata yang dia menjelaskan isim sebelumnya yang masih samar dan disebutkan di dalam jumlah. Dia samar, kemudian dia disebutkan di dalam sebuah jumlah. Itu namanya tamniz malful. Paham definisinya tamiz malfuz adalah kata yang menjelaskan isim sebelumnya yang masih mubham, yang masih samar. Dan isim yang masih samar ini disebutkan di dalam sebuah jumlah. Kalau kita lihat contoh tadi, ishtarau itu fadanan kutenan ini adalah tamiz malfuz. Kenapa? Karena kutenan adalah tamiz malfuz. Kenapa? Karena dia menjelaskan isim sebelumnya yang masih samar, yaitu fadanan. Masih samar. Dan fadanan ini disebutkan dalam jumlah. Dalam susunan kalimat sebelumnya itu dia disebut. Disebutkan. Nanti ada tamiz yang memayaznya itu enggak disebutkan. Ya itu definisi. Definisinya. Tamiz Malfuz, isim yang menjelaskan, kata yang menjelaskan isim sebelumnya, maksudnya mal, mumayaznya, yang masih samar, dan disebutkan di dalam jumlah. Jadi isim sebelumnya ini maksudnya mumayaz. Mumayaz yang disebutkan di dalam jumlah dan masih samar. Kemudian ada tamiznya, nah, ini namanya tamiz Malfuz. Seperti tadi istauro itu fadanan kotonan, ya kotonan ini adalah tamiz digolongkan pada tamiz malful. Kenapa? Karena mumayyiznya disebutkan dan mumayyiznya masih belum jelas. Fadanan itu mumayyiz, disebutkan di dalam jumlah dan posisinya belum mengandung kejelasan. Apa yang satu fadan yang dibeli ini apa bentuknya? Itu belum jelas. Maka datanglah tamiz yang menjelaskan apa dari satu fadan tersebut. Wa yasmalu al-qayla wal misaha wal wazn wal adada Dan tamiz malfuz itu mencakup sesuatu yang ditimbang, wal misaha atau sesuatu yang diukur, tapi dia berbentuk jarak. Ya, misaha itu sesuatu yang berbentuk jarak. Jadi misalkan dia membeli tanah satu hektar, dia membeli tanah nanti setengah hektar. Nah, ini namanya misaha, atau walwazna, sesuatu yang ditimbang, kalau tadi kail itu sesuatu yang ditakar, walwazna ini sesuatu yang ditimbang. Wal adada dan berbentuk bilangan. Jadi, tamismal fud. Itu adalah mumayaz yang disebutkan dalam sebuah jumlah. Dan mumayaznya itu berbentuk empat ini. Kalau bukan berbentuk sesuatu yang ditakar. Sesuatu yang diukur. Kalau enggak dia berbentuk sesuatu yang ditimbang. Atau berbentuk bilangan. Jadi, kalau kalimat sebelumnya mengandung makna. Makna sesuatu yang ditakar, maka berarti ini adalah mumayaz dan tamisnya pasti tamis malfuz. Kalau sesuatunya itu berbentuk sesuatu yang diukur dengan berbentuk jarak, maka pasti ini adalah mumayaz yang disebutkan dalam jumlah dan tamisnya pasti tamis malfuz. Kalau sesuatunya nanti berbentuk timbangan dan disebutkan, berarti ini mumayaznya. Atau sesuatu berbentuk bilangan. ya Sesuatunya tersebut berbentuk bilangan. Dan disebutkan di dalam jumlah. Maka ini namanya mumayaz malfuz. Mumayaz yang disebutkan. Kemudian tamiznya pasti adalah tamiz malfuz. Dipahami? Namun kalau nanti misalkan. Ada sesuatu yang dia disebutkan tamiz. Kita anggap sebagai tamiz. Namun tidak disebutkan sebelumnya sesuatu yang berbentuk ditakar. Atau sesuatu yang berbentuk ditimbang. Atau sesuatu yang berbentuk jarak. Atau sesuatu berbentuk bilangan. Tidak disebutkan ini. Maka tamiznya itu namanya tamiz malhuz. Bukan tamiz malfuz Jadi kalau kalian ingin menentukan ini tamiz malfuz Atau kata tamiz malhuz. Kalian harus lihat, sebelum tamiz ini, ada enggak salah satu dari empat perkara tadi? Sesuatu yang ditakar, sesuatu yang diukur, sesuatu yang ditimbang. Atau ada enggak berbentuk bilangan? Kalau ada, berarti tamiznya nanti tamiz malhuz. Namun kalau tidak ada, maka tamiznya adalah tamiz malhuz. Seperti dalam surah Yusuf nanti. Inni ro'aytu ahada asyaroh kaukaban. Kaukaban di sini adalah tamiz. Tapi karena sebelumnya disebutkan ahada asyaroh. Maka menunjukkan bahwasannya tamiznya di sini. Eh, adalah tamiz malfuz. Kenapa? Karena mumayaznya disebutkan. Kok tahu kita dia adalah tamiz malfuz. Karena mumayaznya itu disebutkan dan berbentuk bilangan. Setiap memayas yang disebutkan dan bentuknya tidak terlepas dari salah satu dari empat tadi, maka tamiznya itu adalah tamiz malfuz. Seperti kita lihat, Al-Kail, seperti Ardabun, atau Kailatun, atau Qodhun, atau saun so Ini semua berbentuk sesuatu yang diukur, sesuatu yang ditakar. Seperti Ishtaroitu Ardaban Qosoban. Atau nanti bentuk yang kedua, dia berbentuk Al-Misaha, sesuatu yang diukur jaraknya. Seperti fadan, satu fadan itu, kalau dalam bahasa Arab, 4.000 sekian milimeter. Nah itulah ukuran untuk fadan, dia sesuatu yang diukur jaraknya. Atau kirot, atau mitron, satu meter. Atau yang ketiga nanti, berbentuk al-waznu, berbentuk sesuatu yang ditimbang. Seperti tunun, yaitu satu ton. Kintorun, kilo rotelun, kemudian jaramun, satu gram. Atau yang keempat nanti, bentuknya yaitu adalah al-adadu, berbentuk bilangan. Ya Seperti Alkitabu Ishruna Darsan. Buku itu memiliki 20 pelajaran. Kalau nanti kita katakan buku itu memiliki 20. 20 ini apa? Belum jelas. 20 halaman. Ataukah 20 yang lain. Maka ketika disebutkan Darsan di sini. Maka menjadi jelaslah makna dari 20 tersebut. Dan di sini dinamakan tamiz malfuz. Ingat ya tamiz malfuz itu adalah tamiz yang kalau kita singkatkan bahasanya yang mumayiznya disebutkan di dalam jumlah atau tamiz yang datang untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih belum jelas dan dia disebutkan di dalam jumlah dia nggak jelas. Dari sisi timbangannya, ukurannya, takarannya, atau bilangannya itu belum jelas. Kemudian dia disebutkan di dalam jumlah. Jadi tamiz-malfuz itu adalah tamiz yang mumayaznya itu disebutkan di dalam jumlah dan belum jelas. Ini. Sehingga dia membutuhkan tamiz untuk memberikan penjelasan dari ketidakjelasannya tadi. Di sini masih ada beberapa poin lagi ya, masih ada pembahasan lagi yang mau kita bahas tentang masalah tamiz malfuz ini. Sebelum masuk ke masalah hukum tamiz malfuz. Jadi hukumnya itu nanti bagaimana dalam sisi membacanya, apakah selamanya dia dibaca nasab? Di sini disebutkan, dia bisa dibaca nasab, dan dia bisa dijerkan dengan min, atau bisa dijerkan dengan idofa, susunan dari mudof-mudof ilaih. Tapi nanti insyaAllah di pertemuan berikutnya, Anak akan bahaskan ulang kembali masalah ini. Anak cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihandik. Shadu an la ilaha ila anta. Staghfiruka wa tuwilaih.